Itu bisa dicegah kalau pemerintah itu mempunyai politik undang-undang yang jelas ya. Politik undang-undang yang jelas itu sebetulnya kebijakan perundang-undangan Apa saja akan dibikin dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang Dan itu secara imperatif diperintahkan oleh undang-undang nomor 10 tahun 2004 Yang namanya itu prolegnas Sekarang ini menurut saya dalam masa reformasi ini tidak ada program legislatif yang dilaksanakan dengan benar Kalau prolegnas saja tidak ada programnya bagaimana dengan prolega Program legislasi daerah yang ada belasan ribu peraturan-peraturan daerah itu Ya memang konyol sekali nih Menurut Anda mengapa perda-perda tersebut dapat dibuat? Niatnya ada bagaimana mengakumulasi duit yang sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi dan lebih lama. Itu saja. Soalnya ada di niat ini. Sudah sangat mudah mental loh karena itu. Oleh karena itu urusannya ribut. Ini negara sudah bangkrut tuh karena niat orang yang sebetulnya harus melaksanakan amanat rakyat. sudah dipercaya oleh mereka melalui proses pemilihan ternyata tidak dia mereka laksanakan dengan benar. Yang enggak ada niatnya. Nawa itunya enggak ada. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Saya kira pemerintah perlu memverifikasi berita-berita yang sangat santer bagaimana sebetulnya kepala-kepala daerah itu itu memperdagangkan dinas-dinas di lingkungan pemerintahan mereka. Ini sangat luar biasa dari rusaknya ini. Ini pemerintah harus harus memperhatikan dan melakukan verifikasi seberapa besar sebetulnya kepala-kepala daerah itu sudah melakukan jual-beli dinas-dinas termasuk dinas-dinas yang basah kepada orang-orang yang memang mempunyai duit untuk menempati posisi seperti itu. Nah ini kerugian yang sangat luar biasa. Demikian, J. Kristiadi, saya Dinda Natasha.